Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Herman Jambek. kali ini saya akan membahas tentang gugur atau kafir di dalam diri. Ini banyak orang yang masih belum paham dengan sebutan kafir. Apa itu sebetulnya kafir? Kafir berasal dari bahasa Arab yang bahasa Indonesia nya adalah menutup diri ya kapir itu menutup diri tapi sebelum itu mari kita ngopi dulu ngopi, ngobrol perihal islam Nih gak usah tegang ya, kita santai saja dan nikmati hidup Ini adalah salah satu cara relaksasi bagi saya Karena dengan merokok dan ngopi Pikiran jadi lebih tenang, hati lebih tenang Ini memang nafsu Tapi bukan kita yang dikendalikan oleh nafsu Tapi nafsu yang harus kita kendalikan Seperti kata kafir itu sendiri Banyak yang salah kaprah yang akhirnya kafir itu ditunjukkan kepada orang lain Padahal sesungguhnya kafir itu adalah Menutup diri Ya diri Menutup diri kita Yang bahasa Inggrisnya Sebetulnya adalah Cover Cover Itu kan kalau di buku Suka ada cover Cover itu berarti kan Tutupnya Sampul Atau kalau di botol Suka ada Tutup Itu cover Menutup Nah apa yang dimaksud dengan Kekupuran itu sendiri Bahwa sesungguhnya seperti yang saya jelaskan dalam video sebelumnya Bahwa untuk bertemu Allah Untuk kita larut Dengan de yang, yang Allah yang mempuasa Yang ada di dalam diri yang paling dalam Dan di luar diri yang paling luar Untuk menyambungnya Harus dibuka pikiran, hati, dan nafsu Karena apa? Karena ternyata kekupuran yang ada di dalam diri kita itu adalah Pikiran, hati, dan nafsu ini bukan orang lain. Jadi kekafiran itu bukan dituduhkan kepada orang lain. Justru kekufuran itu sendiri bisa jadi adalah hati, pikir eh, hati pikiran dan nafsu kita sendiri. Ini segitiga. Makanya dajjal bentuknya segitiga dengan mata di tengahnya. Ini perumpamaan dari gambaran kafir. Jadi kafir itu sebetulnya bukan orang lain. Tapi diri kita sendiri Jadi ketika kita menuduh kekupuran kepada orang lain Maka secara tidak langsung sebetulnya Kita sedang menunjukkan kekupuran atas diri kita sendiri Karena kita menutup diri Cahaya Allah ingin masuk ke dalam diri kita Sedangkan kita masih dibentengi oleh pikiran, hati, dan nafsu Nah ini mata satu Dajal, Karena pandangannya Pandangan hidupnya belum hidup Dia masih mengandalkan Pandangan yang benar Menurut pikirannya, hatinya, dan Napsunya Jadi pandangan hidupnya masih Sebelah mata Dia masih memandang melalui pikiran hati dan nafsu Sedangkan orang yang sudah melalui rasa Jiwanya rasa Jiwa atau jalannya rasa Ini pandangan matanya akan dua di pandangan pikiran hati dan nafsu Dan pandangan rasa Jadi ada dua pandangan Ada dua pandangan Yaitu dari rasa Dan kepikiran ke hati nafsu Bukan dari pikiran Bukan dari luar Tapi dari dalam Apapun yang namanya disebut kafir Itu kan bukan dituduhkan ke orang Tapi dituduhkan ke dalam diri kita Yaitu pikiran kita Karena yang membentengi jalannya untuk berserah diri kepada Allah Itu adalah pikiran Pikiran inilah kekuburan yang nyata yang ada dalam diri kita Seperti kita merasa benar Wah saya merasa benar Saya sudah merasa tahu Sehingga apapun pendapat orang Itu tidak diterimanya Dia menutup diri Menutup diri dari pandangan orang Menutup diri dari sesuatu yang benar itu artinya dia telah kufur, dia telah kafir. Dia tidak mau menerima pandangan orang lain. Dia menutup diri. Kenapa dia menutup diri? Karena di dalam dirinya dia merasa penuh, seperti contoh gelas. Ketika penuh, gelasnya terisi kopi. Itu ketika mau dia dimasukkan lagi air. Baru itu tidak akan bisa nerima Karena dia sudah merasa dirinya penuh Karena dia sudah merasa dirinya pintar Karena dia sudah merasa dirinya benar Seperti listrik Seperti lampu Contohnya lampu aja, lampu neon Lampu bohlam Itu bisa bercahaya karena ada positif dan negatif Positif, negatif. Positif, negatif. Coba kalau nggak ada negatif, kita nganggap bahwa benar tuh begini, begini. Tapi sementara kita mengabaikan keburukan. Jadi tahunya benar doang. Makanya orang-orang seperti kayak ustadz-ustadz wah buas kayak gitu, dia tahunya cuma benar. Tidak mau dia nerima yang salah. Akhirnya bagaimana? Kalau tahunya benar? Dia gak pernah salah Dia menjaga dirinya agar tidak salah Taunya ya cuma benar Positif doang kalau di listrik Bisa kan nyala bohlan? Gak akan nyala Karena apa? Karena cuma positif kabelnya Coba kalau seandainya di dalam dirinya Dia juga pernah merasakan salah Dan mengakui akan salahnya itu Ini yang hebatnya dari orang Kata saya juga bukan pintar Tapi jujur Ini sih itu tidak kekurangan orang pintar dan orang cerdas tapi kita kekurangan orang yang jujur nah, orang pinter itu merasa benar terus Sehingga dia menutup diri Ah ini cuma positif doang Gak ada nih kreditnya. Dia tidak pernah mengakui bahwa dirinya salah Gak nah, nyala Gagol hidupnya lah, Tapi ketika dia menghadirkan sisi lain dirinya bahwa diakui Bahwa dirinya masih bodoh Diakui bahwa dirinya juga Masih ada salahnya Maka muncullah yang disebut kesadaran diri Disitulah positif dan negatif bersatu Akhirnya melahirkan Lampu yang sangat terang Akhirnya bolanya bercahaya Karena ada positif dan negatif Coba kalau cuma positif doang Gak akan nyala Gak akan bercahaya hidup kita Karena dia hanya tahu benar Dan orang lain dianggapnya salah Dia hanya tahu bahwa dirinya yang benar Golongannya yang benar Pikirannya yang benar, menurut pendapat saya, menurut guru ngaji saya, yang benar tuh begini, dia yang taunya benarnya doang. Yang pernah taunya salah. Pokoknya dia benar. Pokoknya agamanya yang paling benar. Disanalah maka hidupnya tidak bercahaya gelap. Dan akhirnya menuduhkan kekufuran kepada orang lain. Menganggap kufur itu adalah orang lain, padahal kekumpuran itu bukan untuk orang lain tapi dituduhkan untuk dirinya sendiri Kubur ini adalah pikiran, hati, dan nafsu ini yang harus dibuka ibarat sebuah botol diri kita sudah penuh dengan negatif sementara juga di dalam diri kita ada pikiran, hati, dan nafsu sebagai tutupnya. ini bagaimana kita bisa kontak dengan Tuhan sementara tertutup Ibaratnya ini kalau misalnya ini ini bohlam, ini kabel, ini ketertutup, terputus kabelnya. Bagaimana mau nyambung kabelnya ke dalam diri dan bisa membuat dirinya bercahaya sedangkan dia menutup dengan pikiran, hati dan nafsu. Jadi kekupuran yang ada dalam diri kita adalah pikiran, hati dan nafsu. Ini. Inilah kekupuran yang ada dalam diri. Pikiran, hati dan nafsu inilah disebut dengan dzal atau mata ketiga jadi bukan orang lain kita nggak perlu menuduh kekufuran itu kepada orang lain tapi bacalah kekufuran itu pada diri kita sendiri ikro ikro kita bakal kapabinapsika bacalah kitamu dan cukuplah dirimu yang menjadi hisabnya Baca diri jadi Quran ini yang sesungguhnya bukan apa yang ditulis di luar diri kita Tapi apa yang tersirat dalam diri kita Karena banyak orang yang akhirnya lupa Dengan Quran yang tersurat, Dengan Quran yang tertulis Dia selalu menuduhkan kekupuran ini kepada orang lain Dia selalu menuduhkan kekupuran ini kepada Orang yang berbeda paham dengannya dianggap kafir Padahal justru Allah menciptakan perbedaan agar terjadinya rahmat lil alamin rahmatan lil alamin makanya perbedaan ini dijadikan rahmat bukan di, bukan di, bukan dijadikan permusuhan oh saya benar itu begini tahun cuma benar nggak boleh nggak nerima perbedaan nggak nerima negatif tahunnya nerima positif aja ada orang yang berbeda pemikiran dengannya tidak sepaham jangan khawatir Nah bagaimana dia akan hidupnya bercahaya, dipenuhi dengan cahaya Allah Sedangkan dia cuma cuma positif, tidak ada negatifnya Bohlam juga tidak akan nyala kalau cuma positif, harus ada negatif Itulah hidup, maka bisa bercahaya Orang bisa menemukan benar itu setelah dia mengalami salah Makanya saya tidak pernah menjudge orang salah dan benar Kenapa? Setiap orang memiliki proses Ya gak apa-apa sekarang gak menerima Tapi suatu saat siapa tahu anak dan cucunya menerima Makanya Nabi tidak pernah menjudge salah dan benar pada orang lain Ketika menjudge salah dan benar kepada orang lain Artinya dia telah memposisikan dirinya sebagai Tuhan Dan tanpa disadari sebetulnya kekufran itu bukan orang lain Tapi dirinya sendiri yang menutup diri dari kebenaran lain Padahal mungkin ada kebenaran-kebenaran lain Di luar apa yang dipahaminya Nah semuanya ini harus sama. Lah sambal aja kan beda-beda ada tomat ada cabai ada, menti, ada apa ada bawang merah ada bawang putih dalam satu makanan saja itu beda-beda. Kalau cuma makan tomat doang enak bukan sambal. Kesekarang nikmat. Bagaimana anda bisa merasakan nikmat kalau nggak ada jenis kelaminnya yang berbeda? itu kan nikah juga kan karena jenis kelaminnya beda coba kalau jenis kelaminnya sama nah namanya homo nah namanya lesbi bisa nikahnya di Belanda dihalalkan kalau di Belanda kan gak bisa kita nikah dengan sesama jenis haram hukumnya artinya berarti tumbuhnya kenikmatan datangnya suatu berkah itu dari perbedaan Lah kenapa kita benci perbedaan Kenapa kita tidak mau menerima orang yang dianggap berbeda pahamnya dengan kita? Dan tanpa disadari kita menuduh kekupuran itu kepada orang lain. Padahal kalau kita menuduh kekupuran pada orang lain, tanpa disadari bahwa sesungguhnya kita lah yang masih menutup diri. Karena orang-orang yang membuka diri sudah tidak lagi memandang agama, bangsa, suku, dan bahasa. Dia akan melebur dengan banyak perbedaan Bineka, tunggal, ika Berbeda-beda tapi satu Bukan berbeda-beda tapi disamakan Itu pemaksaan namanya Itu namanya pemerkosaan Itu namanya mabok agama Biasanya ini dalam agama Orang yang berbeda-beda ingin disamakan Pemikirannya ingin disamakan pemahamannya Jadi ini mah bukan bineka tunggal ika Tapi ber... Berbeda-beda diseragamkan Kayak anak SD diseragamin Kayak anak SD gak pake seragam Berbeda-beda diseragamin Harusnya berbeda-beda tapi rukun Dan tidak mengubah perbedaan itu Tidak memaksa karakter orang lain Tidak membunuh karakter orang lain Kalau menyamakan pemikiran Menyamakan idealisme itu adalah Membunuh karakter Pembunuhan karakter Pemerkosaan agama Udah agamanya mabok-mabok agama Udah gitu diperkosa juga agamanya Orang dipaksa untuk sama pemikirannya Orang dipaksa untuk Satu idealisme dan satu paham Kalau beda paham Lengkapnya kafir Padahal sebetulnya kafiran itu ada dalam dirinya Gak jauh dari dirinya Makanya barang siapa yang mencari Tuhan keluar dirinya Maka dia akan tersesat Barang siapa yang menuduhkan kafir keluar dirinya Maka sesungguhnya dia yang telah kubur pada Allah dia telah menutup dirinya dari cahayanya karena dia hanya tahu benar, tidak tahu salah. Dan menganggap orang lain salah, dia yang benar. Itulah kekufuran yang sejati. Padahal buah lampu tidak akan bercahaya kalau tidak ada positif dan negatif. Maka hargailah perbedaan, cintailah perbedaan karena perbedaan itu adalah rahmat. Allah pun menciptakan mentimun, cabe, Terus apa sayuran tomat itu menunjukkan bahwa perbedaan itu adalah rahmat. Cabai saja tidak hanya satu jenis, beribu-ribu jenis cabai di dunia ini. Padahal cuma cabai jenisnya belum misalnya bentimun, bentimun aja berapa ribu jenis bentimun di dunia ini. Tomat berapa ratus jenis tomat. Artinya Tuhan itu maha kuasa menciptakan perbedaan. Dan agar perbedaan ini menjadi rukun Bukan perbedaan Ingin disamakan Kalau disamakan Disamakan persepsinya Disamakan pemikirannya Itu adalah pemerkosaan Itu adalah kehendak manusia Bukan kehendak Allah Justru kehendak Allah itu menjaga perbedaan Agar tetap rukun Berbeda-beda tapi satu Bineka tunggal ika Bukan berbeda-beda Dipaksakan untuk satu paham ya semoga bermanfaat tentang kepuraian ini bahwa kupur adalah menutup diri kupur adalah seperti tutup botol ini bagaimana kita akan terhubung dengan Allah dengan Tuhan sementara kita menutup diri kita dengan pikiran hati dan nafsu karena inilah pikiran hati dan nafsu inilah yang membentengi yang menjadikan tutup yang menutup rasa diri kita Tadinya kita akan kontak dengan Tuhan, tapi karena masih berpikir, karena masih punya, masih hati, masih berpikir, nafsu masih eksis, maka tidak akan terhubung Tuhan. Karena hati, pikiran dan nafsu bukan alatnya. Alat untuk hubungan dengan Allah adalah dengan rasa. Maka diserahkanlah hati, pikiran dan nafsu kepada Allah. Islam kepada Allah. Hati, pikiran, hati, pikiran hati dan nafsu diserahkan kepada Allah itulah yang disebut di dinu islam inna dina inda Allah islam sesungguhnya jiwa yang akan diterima kembali kepada Allah adalah berserah diri semoga kita termasuk orang-orang yang berserah diri sehingga tidak menuduh kekupuran kepada orang lain tapi membaca kekupuran di dalam diri kita sendiri Ya siapa tahu justru kita yang masih menutup diri dari rasa Menutup rasa dengan pikiran hati dan nafsu Siapa tahu kita justru yang masih menutup rasa Karena pikiran masih ingin dianggap benar Karena pikiran masih menganggap pemikiran orang lain salah Maka hudailah perbedaan Karena Allah lah yang menciptakan perbedaan Agar dengan perbedaan ini menjadi rahmat Rahmatan lil alami Semoga bermanfaat videonya Dan terima kasih kepada mereka yang setia menonton video saya Dan subscribe juga selalu like dengan setiap video-video yang saya keluarkan Semoga bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh